Sa berita brita Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Mediasi hari ini Selasa 16 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah. Kawanan gajah liar santap tanaman di kebun milik petani Tangsi. Dua titik badan jalan Amblas di Aceh Selatan rawan kecelakaan. Ratusan petani datangi kantor Dewan Aceh Singkil. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim Newsroom Slambie FM mala Mini juga bisa and dengkan di radio Lawer 94,6M mac Tenggara, radiusi 94,4 FM Loksmawe dan Radio Amanda 104 FM tak Kenon. In dan laporan lengkapnya dari misrum Seram BFM. Sudalun sebanyak 27 ekor gajah liar sudah hampir dua bulan mendiami kawasan perbukitan Dusun Geni, Desa Lok Ketapang, Tangsi, Kabupaten Pidi. Kehadiran binatang dilindungi ini telah banyak memakan tanaman milik warga. Mustafa Nurdin Gesi Gampung Lok Ketapang, Kecamatan Tangsi, mengatakan selama berada di kawasan perbukitan desanya, kawanan gajah liar telah melahap tanaman pinang, coklat, padi, dan jenis lainnya. Bahkan cabai dan tomat hancur di obrak abrik sehingga membuat warga merugi. Menurut Mustafa, warga khususnya petani kini resah saat berkebun karena banyak tanaman yang dirusak dan warga ada yang berniat meracun binatang tersebut. Sebelum hal tersebut terjadi, warga mendesak kepedulian pemerintah dan pihak terkait lainnya. Mustafa juga menambahkan selama ini kawanan gajah liar tidak hanya berada di kawasan perbukitan Dusun Geni, tapi pada malam hari juga menyisir hingga ke perbukitan desa Alu, Calung, dan Puloi, kecamatan Tangsi. Zdarlun 2 titik Badan Jalan Nasional yang amblas di kawasan Kabupaten Aceh Selatan, Rawan Kecelakaan. Lokasi Badan Jalan amblas di antaranya di kawasan Pegunungan Desa Panjupian Perbatasan Desa Lukrekam Kecamatan Tapatuan di Kabupaten Gunung Kerambil, Kecamatan Tapatuan. Warga Panjupian Ramadan mengatakan kendati di lokasi jalan tersebut telah dipasang papan peringatan, namun sebagian pengguna jalan sering terjebak. Bahkan saat dua kendaraan berpapasan sangat rawan kecelakaan. Karena itu warga meminta pemerintah segera memperbaiki dua titik badan jalan yang amblas di Kecamatan Tapatuan. LSM independen bersih Aceh Selatan atau Libas juga meminta pemerintah Provinsi Aceh agar membangun tanggul pengaman tebing di lintas Tapatuan Banda Aceh atau tepatnya di kawasan Gampung Gunung Kerambil, Kecamatan Tapatuan. Sedalun ratusan petani mendatangi kantor DPRK Cisingkil selasa pagi. Kedatangan mereka mengadukan PT. Delima Makmur, lantaran petani tidak diperkenankan melewati areal hak guna usaha perusahaan tersebut menuju kebun. Kehadiran petani diterima Wakil Ketua DPRK Cisingkil Sunarso, Komisi 1 DPRK Cisingkil Frida Siskasi Hombing dan Taufik. turut dihadiri asisten bidang pemerintahan dan kesera Muhammad Iksan, Kepala Dinas Perkebunan Abdul Haris, Kepala Dinas Pertanahan Abdal Ludin, serta perwakilan PT. Delima Makmur. Saat pertemuan itu terjadi adu argumen panas antara petani dan pihak perusahaan. Beberapa kali terdengar teriakan keras dari warga. Pihak petani mempersoalkan perusahaan perkebunan tidak mengizinkan melintas. Padahal mereka menggarap di lahan kelompok tani sejak 2006 lalu dan sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan. Sementara humas PT. Delima Makmur Ramatullah mengatakan tidak melarang warga melintas. Tetapi pihaknya melarang warga menanam sebab lokasinya masuk dalam areal HGU di SK-4. Setelah panjang lebar berdebat pembicaraan mulai menemukan titik terang. Pihak terkait akan turun ke lokasi mengecek lokasi HGU. Perusahaan juga menawarkan agar petani yang berkebun di sekitarnya menjalin kemitraan dengan pihaknya. Zadlun pasien Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika LRPPN Bayangkara, Indonesia Medan, mengamuk selasa pagi. Mereka mendobrak pintu, seluruh pasien melarikan diri. Para pasien ini mengamuk saat sedang sarapan. Warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mendengar ribut dan suara piring dibanting ke lantai. Suara gadu ini semakin jelas terdengar ketika para pasien merangsek ke ruangan depan. Lalu mereka mendobrak pintu sambil berteriak. Setelah pintu tersebut terbuka, seluruh penghuni Panti rehabilitasi itu pun kabur. Pihak security tak mampu berdaya menghalau pergerakan mereka. Informasinya jumlah pasien yang kabur 34 orang. Panti di Jalan Budi Luhur Gang PTP Medan Helvetia, Kota Medan itu sendiri memiliki kapasitas 60 orang. Untung Wibowo, Security di Panti itu menduga amukan pasien disebabkan menu sarapan. Menurutnya sebelum kejadian, ada pasien yang mengeluh dengan menu sarapan. Pasien itu kemudian memprovokasi teman-temannya untuk melakukan protes dan kabur. Selang beberapa waktu kejadian ada pasien yang kembali. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP termasuk rekaman CCTV. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Puskesmas pembantu di Gampong B kemukiman Utubulo, Kecamatan Pidi, masih terlantar, padahal pembangunan sarana kesehatan itu telah menguras dana 500 juta rupiah pada anggaran 2016. Imum mukim Utubulo, Kecamatan Pidi, Tengku Basri, mengatakan masyarakat kecewa akibat belum difungsikannya Pustu yang dibangun tahun 2016 dengan anggaran 500 juta rupiah. Zwarga di enam Gampung meliputi Seke, Paya Alu Blankula, Bate dan Bi harus berobat di puskesmas Pidi dengan menempuh perjalanan 5 km. Ia mengatakan dirinya dan aparatur Gampung telah bertemu Kepala Dinas Kesehatan PD beberapa bulan lalu, guna membicarakan penggunaan pustu itu. Namun, hingga saat ini pustu tersebut terbengkalai. Bahkan mobiler sebagai sarana pendukung pustu masih kosong. Kini, sebagian atap pustu telah mengalami kerusakan. Sedelun dana desa yang dikucurkan, pemerintah pusat dan alokasi dana gampung yang bersumber dari APBK Kota Loksmawe 2018 berkurang 3,5 miliar rupiah dari jumlah total tahun 2017. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Kota Loksmawe, Dr. Iskandar Api, menyebutkan, Tahun 2018, dana desa untuk 68 gampung di Loks 54,1 miliar rupiah. Sedangkan pada 2017, dana desa untuk Loks Mawai mencapai 55,6 miliar rupiah. Jadi tahun ini berkurang 1,5 miliar rupiah dari tahun lalu. Namun berkurangnya, dana desa tahun ini bukan karena persoalan pengelolaan, namun terjadi di seluruh Indonesia. Iskandar mengatakan untuk ADG tahun 2018 jumlahnya lebih kecil dari 2017. Tahun ini ADG yang dialokasikan APBK sebesar 51,7 miliar rupiah, sedangkan tahun lalu mencapai 5,3 miliar rupiah, artinya berkurang sekitar 2 miliar rupiah. Darlun satu jembatan di Gampung Lu Ketapang, Tangsi, Kabupaten PD kini memprihatinkan bahkan lantai jembatan rapuh dan berlubang sehingga nyaris putus. Jembatan di Gampung Lu Ketapang menjadi akses satu-satunya masyarakat dan anak-anak ke sekolah. Gampung Lok Ketapang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Geni, Lok Ketapang, dan Dusun Codwing. Gampung ini memiliki jumlah penduduk 1.650 jiwa dari total 460 kepala keluarga. Mayoritas warga Gampung Lok Ketapang berprofesi sebagai petani. Namun infrastruktur jalan dan jembatan di Gampung ini sangat kurang perhatian pemerintah. Salah satu contohnya jembatan gantung yang terletak di Dusun Geni. Jembatan gantung ini dengan panjang 50 meter kini rusak parah karena termakan usia. Lantai dari papan kayu sudah banyak yang patah dan lapu. Bahkan besi gelagar telah kropos dan sebagian sudah patah serta berkarat. Lebih sedihnya lagi jembatan gantung ini berfungsi sebagai akses bagi anak-anak pedalaman itu untuk pergi belajar ke sekolah. Masyarakat yang mengangkut hasil bumi juga memanfaatkan jembatan tersebut. Namun hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah untuk merehab jembatan gantung tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permakian Berita Malam edisi Selasa 16 Januari 2018. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambian.com. Follow the Twitter Wasalam.